Mitra bisnis, maskapai Lion Air memutuskan untuk keluar dari keanggotaannya di Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional atau INACA karena menilai sudah tidak cocok lagi dengan asosiasi. April lalu, Lion Air tidak bersedia mengikuti ketetapan asosiasi untuk menaikkan tarif tiket pesawat. Untuk membicarakan masalah tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat transportasi Universitas Indonesia, Ellen Sofi Wulan Tangkudung. Bu Ellen, sebenarnya fungsi INACA sendiri apa sih, Bu? Sepertinya anggotanya semakin lama malas makin berkurang. Sebenarnya itu kan organisasi sama dengan organda sama dengan yang lainnya, organisasi transportasi yang seharusnya punya melindungi dan juga memberikan dalam profesionalnya itu bisa bekerja dengan dengan baiklah sesuai dengan aturan gitu. Sebenarnya itu jadi kalau terus tidak ada persyaratan misalnya, mungkin tidak ada persyaratan kali ya bahwa operasional itu tidak harus jadi anggota ya seperti itu. Kalau seperti pergak harus anggota ID, kalau tidak ya nggak bisa beroperasi. Nah kalau kalau inaka mungkin juga tidak ada persyaratan itu ya. Jadi boleh keluar dari inaka gitu. Mungkin seperti itu. Jadi tidak perlu jadi anggota sehingga izin operasional tetap diberikan walaupun tidak jadi, jadi anggota. Padahal kalau menurut saya sih. Harusnya organisasi seperti itu ya karena untuk supaya bisa jadi melindungi anggotanya, bisa menjadi perantara dengan regulator, itu sebaiknya sih ada persyaratan itu ya. Tapi mungkin, mungkin ya. Karena aturan-aturannya internasional, aturan-aturan terkait dengan penerbangan, itu lebih internasional. Jadi ketika mereka sudah mematuhi semua aturan internasional, maka ya sudah, boleh gitu. Kalau di transportasi yang lainnya kan banyak aturan lokal. Kalau penerbangan itu ICAO dan SAA yang ditaati semuanya. Walaupun kita masih punya undang-undang ya, undang-undang penerbangan juga ada. Tapi hampir semuanya itu mengacu juga pada aturan internasional gitu. Organisasi itu menjadi tidak terlalu kuat untuk uh, bawasik harus anggota gitu. Kalau kita lihat industri penerbangan saat ini, banyak maskapai yang akhirnya gulung tikar. Kondisi bisnis di Indonesia juga tidak terlalu bagus, di mana harga aftur mahal dan pajak komponen juga tinggi. Bagaimana ibu melihat permasalahan ini? Peran pemerintah sebagai regulasi lagi gitu. Karena regulasi itu kan bukan hanya soal transportasinya, tapi ada persaingan usaha, kembang usahanya atau kegiatannya di bawah harga sebenarnya gitu enggak do harga sebenarnya tapi itu kalau dikatakan mahal indikatornya apa bilang mahal kalau indikatornya adalah willingness to pay atau willingness to buy dari orang itu mah benar kalau dikatakan mahal karena mahal saja gitu tanpa ada indikatornya eh juga gitu kenapa dibilang mahal demikian pengamat transportasi Universitas Indonesia Ellen Sofi Wulan Tanggudung saya Kori Lumenta